Saatnya kita ikuti kajian bahtera ilmu sembang dari 89.6 Mafaz FM Inilah 89.6 Mafaz FM dialog gua penduduk Kalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ajma'in Amaba. Sahabat pendengar setia Mahfaza FM dimana pun anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Bahtera Ilmu Di radio kesayangan kita 89.6 Mahfaza FM Media Okuah Penyuluh Kalbu Dan sahabat untuk program Bahtera Ilmu pada kesempatan kali ini kita akan menyimak rekaman kajian almarhum Ustad Muhibin Bakrun L.C. dengan pembahasan mengenai Adinul Ad Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita, menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal baik bagi kita. Sahabat Mafaza dimanapun anda berada, mari kita simak bersama rekaman kajian almarhum Ustad Muhibin Bakrun L.C. Dingan pembahasan mengenai Adinul Islam Salaamu alaikum wa rahmatullahi waqarakatu Bsmilla i Rahman ir Raheem Alhamdulillahi Ril wa salatu wa salam ala rasulihil <coughs> Wa'ala alihi wa ashabihi atmaeen Wakatqallahu ta'ala wahu astaqul fa ileen, awundu billahmina shaitan ir Racheem. Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu Taquullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasa taqu rabbakum Alladhi kholakakum min nafsin wahidah Wa kholakaminha zawchaha <coughs> Wa batha minhuma ricalan kathira wa nisa'a Vattakullah al-ladi aluna bihi wal-arraham, inna Allah a kana għalikum rakiba. Allah uman faqna bi ma'allamtana, ua allimna ma' jan faquna, uazitna ilman fiqa wal-hamdulilahi ala kullihal, ama ba'at. Ibibu, jang di rahmati ule Allah subhanahu wa ta'ala, trial alhamdulillah sa i kita kitaxuga smua presukur, ruangan ini sangat bermanfaat tadi bapak-bapak sudah cukup banyak juga ya sampai belakang ikut SII Studi Islam Intensif jadi orang itu kalau belajar akan mengetahui siapa diri kita ini dan mengetahui apa yang harus kita lakukan tetapi kalau kita nggak belajar kelihatannya benar terus kan gitu ya bahkan yang lebih berbahaya itu menuduh yang lain itu ekstrim ini dan itu Wah ini orang ekstrim, ngaji kok setiap hari Ini orang ekstrim, masa kerudungan, terus apa enggak sumuk Kayak gitu ya, ya Karena enggak pernah ngaji Nah pada saatnya nanti ketika menemui mahkamah Allah s.w.t Loh kok ternyata begini Dikisahkan dalam Al-Quran itu Terus orang yang menyesal mengatakan Ropi laula akhortani ila ajaling kori. Ya Allah Mbak saya ini diberi waktu diberi penangguhan kembali ke dunia sebulan dua bulan atau berapa lah. Kalau saya nanti diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, saya berjanji yakin yakin lah. Saya akan perbaiki diri saya, akhlak saya, tanah-tanah yang ada saya wakafkan semua fa asaddaqo wa minas solihin saya akan berbuat baik saya akan membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang kalau sudah berada di alam kubur melihat kenyataan di dikembalikan lagi tapi mungkin enggak Bu wong mati ora bakal bali anggar bali malah medeni urip golet Makanya mumpung jembar kalangane padang rembulane ya, Jadi tidak ada satu amal saleh Ibu ya yang lebih hebat, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dibandingkan dengan duduknya panjenengan di dalam majelis semacam ini. nggak ada yang lawan lah. Makanya yarfa'illahul amanu minkum waladina utul ilma derajat surat Al-Mujadalah itu. Yang paling tinggi derajat seseorang itu lantaran dia menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan mengenali Allah mengenali utusannya Rasul juga mengatakan perbandingan bu ya perbandingan orang yang alim orang yang ahli ilmu pengetahuan orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah melalui ilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah sholat dzikir baca Alquran ya perbandingan Jadi ada dua orang. Yang satu belajar, melulu menghadiri majelis taklim, mengkaji ayat-ayat Allah, yang satu lagi ibadah, salat, iktikaf, baca Al-Qur'an, baca wirid, ibadah. Itu perbandingannya seperti antara rasul dengan orang yang paling rendah di antara umatnya. Hadis sahih. Jadi perbandingan orang yang mengisi waktunya dengan mengenali Allah, mengenali utusannya, belajar agama dengan orang yang ahli ibadah itu seperti Rasul dengan orang yang paling rendah diantara umatnya. Nah, karena itu kalau kita ikut ngaji tafsir selasa, ikut ngaji Jumat, terus ikut KKR, lah kayak ini kok yo yo temen ya nah belum apa apa itu, ya. Jadi seharusnya lebih daripada itu. Uh, baiklah ibu-ibu sekalian uh, Yang kita kaji pada kesempatan Pagi hari ini adalah sistematika Dinul Islam Dinul Islam, agama Islam Ya, Kita pelajari dulu Din itu apa bu? Din Kalau diterjemahkan menjadi A. Uh, Ada yang mengatakan dari bahasa tertentu. Ah itu apa? Tidak, agama itu kacau. Berarti kalau berada dalam agama tidak kacau. Tapi saya ingin memberikan definisi dari sisi bahasa Arab. <tuh> din. Din agama. Dinun. Ya, dinun. Nah. <tuh> nah, arti daripada din eh, secara etimologi din itu artinya adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Din, agama itu sesuatu yang paling paling apa, Bu? dekat. Yang seharusnya kita pikirkan sebelum yang lain, itu agama. Din yang paling dekat. Yang paling rendah, yang paling sederhana. Artinya dekat, paling dekat. Din sehingga disebut dengan madrasah diniyah. Itu ada kalanya din Agama dana yadunu, dunu, ya, dunu Itu artinya dekat Jadi pendidikan yang paling dekat Pendidikan yang paling sederhana Diniah Dan din Jadi agama sesuatu yang paling dekat yadunu, dunu Itu artinya adalah dekat Sehingga Mesti yang dipikirkan oleh umat manusia Sebelum yang lain itu adalah agama. Din itu. Menurut terminologi tauhid, din agama itu agama itu apa? Ya, din. Agama itu apa? Suatu teori yang di dalamnya mengandung teori atau keyakinan masuk dalamnya atau keyakinan ya atau amalan sama yang di dalamnya mengandung unsur cinta takut dan berharap hmm. ini din namanya cinta Takut dan berharap Saya kasih ilustrasi Tapi ini ekstrim Tolong cerna ya Kita dewasa Jadi jangan mudah mutung Tetapi yang namanya kebenaran itu milik Allah Jadi kalau ibu satu saat mendengarkan Berita keterangan Yang ekstrim justru wah Ini bagi saya satu yang baru Begitu. Jangan loh kok beda Dengan apa yang saya yakini selama ini Loh kok saya nggak pernah Mendengarkan cerita seperti itu jangan kagetan, ya. contoh saya kasih ilustrasi ini, supaya mudah difahami. jadi suatu teori atau keyakinan atau amalan yang di dalamnya mengandung unsur ada cinta, mahabbah, ya, mahabbah, kemudian takut, ya, khawf. berikutnya rojak, berharap. jadi muatan Islam itu membahas cinta Kemudian takut dan berharap. Mengelola cinta itu agama, Bu. Mengelola rasa cinta, rasa takut, rasa cemas. Itu dikelola dengan sebuah pemikiran, keyakinan, amalan. Itulah yang disebut dengan agama. Itu agama. Jadi ilustrasi yang mudah supaya Ibu bisa membedakan antara itu agama dengan tidak Nah, satu saat saya pernah ya Duduk Berdampingan dengan seseorang Jadi saya pernah duduk Berdampingan dengan seseorang Yang Apa ya Menjadi Apa itu, kalau ada Adat istiadat atau Budaya Ngitek endok gitu loh Kalau ada pernikahan ya. Jadi dukun pengantin ya, tapi laki-laki. Jadi kalau ada upacara adat istiadat dalam pernikahan, ada ngidek ndok ya, telur kan? <tuh> itu pada satu acara karena tetangga ya, saya diundang untuk menjadi penceramah lah, nasehat pernikahan begitu. Dan sebelumnya ini beliau tampil untuk ya acara-acara yang terkait dengan apa itu ngidek ndok lah, pokoknya begitu. Jadi, ini orang cerita kepada saya Pak Ustad Nunsewu ya, Banyak orang-orang atau ustad-ustad Yang kadang-kadang memandang Ini adalah keliru, ini adalah salah Ini bid'ah, ini tidak ada dasarnya Beliau mengatakan kepada saya Bapak saya itu haji Pak Ustad Lingkungan saya juga Islam Nenek, kakek saya semua muslim Jadi sorry lah Kalau saya harus melakukan perbuatan musrik itu sorry Enggak Jadi ini semua tidak ada hubungannya dengan agama Jadi jangan dihubung-hubungkan Ngitek endok sirik Ngitek endok bid'ah Ini urusan budaya murni Ini urusan budaya murni Tidak ada kaitannya dengan masalah agama Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan agama Kalau soal agama saya taat Soal agama saya disiplin Karena ini tidak ada kaitannya dengan agama Jangan dihubung-hubungkan dengan agama Adat istiadat Pitutor nasihat, tetapi tidak berupa ucapan, gitu kan ya. Jadi ada acara mitredok, gitu kan ya, bersama kan, cek, kan Diharapkan supaya kedua mempelai itu nanti bisa pecahkan telurnya, memecahkan problem yang mereka hadapi. Ini sebuah harapan, jadi pitutor lah. Doa hanya tidak mengangkat tangan, jadi doakan macam-macam. Ini tidak ada kaitannya dengan agama. Bagaimana kaitannya tidak tidak tidak ada kaitannya dengan agama. Sementara di dalamnya itu ada sebuah harapan. Nah ini gambaran. Gambaran betapa prinsip yang semacam ini adalah salah atau keliru. 1000 kali orang mengatakan tidak ada kaitannya dengan agama. Ya, Ibu. 1000 kali bahkan dia berusaha memisah-misahkan Tidak ada kaitannya dengan agama Mau tidak mau ini masuk wilayah agama Karena apa? Ada unsur berharap Dengan mitik endok, telur Diharapkan Ada sebuah harapan Mengharap kepada siapa? Allah nah Allah itu menurunkan Undang-undang aturan dalam kehidupan ini Dibungkus dengan yang namanya din Ya Din kita, agama kita itu adalah Is Islam. Nah ini jadi salah orang yang mengatakan bahwa oh nggak ada hubungannya. Jadi yang namanya adat istiadat itu tidak ada unsur cinta, takut dan berharap kepada Yang Maha Dasar Maha Kekuatan. Jadi ibu memakai pakai baju batik misalnya. Nah apakah ibu berharap kalau pakai baju batik itu ya? Kalau saya ngaji pakai batik itu gampang diserap gitu loh keterangan ustadz kan enggak begitu kan bu? enggak. Kalau saya pakai baju batik itu jangan masuk Allah duduk mendengarkan ceramah masuk semua walaupun enggak saya catat kan enggak ada kaitannya dengan itu kan? atau kalau saya pakai baju batik itu apa ya? menjadikan rasa takut rasa cemas hilang semua tenang tenang menjadikan Allah itu mencintai kan enggak ada begitu? itu namanya budaya sehingga yang namanya batik itu Buddha, budaya budaya. Baju koko. Seorang tidak bisa mengatakan saya kalau salat itu bisa khusuk sekali kalau yang saya pakai itu koko. Kalau selain baju koko jangan, wah pikirannya kaco. Itu berarti baju koko adalah Buddha, budaya? Kenapa? Kalau ada orang menikah itu ada janurnya, Bu. Ini ini saya akan menerangkan din dulu kan ya supaya ibu itu punya pemahaman makna din. Agama. Kenapa ada janur itu? Kenapa? Hah? nggak tahu kenapa itu budaya atau agama budaya, budaya atau agama budaya. ya tidak ada harapan kecuali hanya menandai urusan dunia itu orang pada kelancor cari tempat yang dituju Isi. nggak ketemu Oh itu ada Janur itu nanya dulu karena ini hari baik kan gitu ya Pak ini bener Pak rumahnya Pak ini ini Oh buatan yang sana sebelah sana lagi kan sering kan Sudah mau kondangan lo ini kok nggak kenal semua ini <risas> kayak ini salah lo, salah kayak nih salah wah terus gimana sudah suruh tanda tangan kan junse ibu mbak salah, bah. salah, salah. nggak kan? ya itu janur, tetapi ada sebagian orang bu ya sebagian orang kenapa kalau seandainya diganti dengan pisang daun pisang misalnya gituan ya kan janur itu jadak menek Wah tinggi banget. Kalau pisang kan banyak terus-terus dipasang pisang. Kok oh, nggak ada ya? Nggak model kan? Ya karena makna pisang dengan janur itu beda start. Nah kalau kemudian ada bu, ya saya punya kasetnya itu. Uh, Bud, apa orang Buddha ya? Pastor Buddha masuk Islam. Namanya Abdul Aziz namanya. Dulu namanya lupa itu. Saya punya kasetnya. Besok di Masjid Agung itu akan di setel. Ibu nonton aja itu. Bagus tuh. Datang hadir itu masya Allah bagus dan satu saat mungkin bila perlu di style di sini jadi itu supaya kita kenal din kita itu jadi beliau itu menjelaskan Niga hari, nujuh hari itu ceritanya itu di dalam buku weda di dalam buku ini dijelaskan semua ayat sekian halaman sekian ini ini ini ini terus agama nih jangan ikunopo bu Islam tiring melu melu Buddha mulai dari Hari-hari ditaruh di mana Wah semua komplit Sampai ya budaya-budaya Yang sering kita lakukan itu Itu pastur, mantan pastur Ada itu ya Saya punya kasetnya, saya ada teman yang ngasih hadiah Bagus, style kedua-duanya Saya jingleng itu, bagus Nah janur sekarang <tuh> Kalau kemudian Ada apa dibalik Daripada janur, kenapa dekorasinya Itu janur, tidak yang lain Itu kan ya Sebab janur itu dari kalimat Ja'anurun Ja'anur ja Misalnya ada yang menafsiri seperti itu Jadi diharapkan Dengan janur ini Kemudian hajatnya itu Dikabulkan oleh Allah Ada sebuah harapan seperti itu ini Ada harapan seperti itu Bagaimana kalau diganti Tidak janur tapi daun pisang Oh ya Allah dati mengena Tidak kena sasaran Jadi kalau ada orang yang meyakini dengan memasang janur itu ada sebuah harapan maka masuk dalam wilayah agama. Tetapi kalau tidak ada harapan, tidak ada, hanya sekedar itu lambang lah biasa lah. Umumnya orang Kajatan yang ada janurnya. Seperti itu misalnya ya. Itu namanya buddha budaya. Paham ya Bu ya? Perbedaan antara agama dengan budaya. Kalau masuk dalam wilayah agama Karena di dalamnya itu ada unsur cinta Unsur takut Unsur berharap Pasti kita kemudian Sumbernya mana? Dalilnya mana? Mana? Ada ayat? Ada hadis? Kalau tidak ada Karena ini masuk wilayah agama Maka berarti perbuatan itu salah Ya? Lain dengan budaya Karsa cipta manusia silahkan Budaya itu baju mau dibelah menjadi dua atasan dan bawahan silahkan yang penting menutup aurat budaya kerudung modelnya bagaimana intinya menutup aurat budaya Jadi kalau ada orang yang mengatakan jilbab itu budaya nggak salah jenis dan bentuknya tapi kalau menutup aurat bukan budaya lagi tapi itu aga agama paham ya ya jadi itu yang menjadi prinsip kita awal kita sepakati dulu Agama itu satu keyakinan, tindakan, amalan Yang di dalamnya mengandung unsur Khauf, rasa takut Rasa cinta Rasa berharap Itu agama Seribu kali orang mengatakan Ini tidak ada kaitannya dengan agama Kalau tiga unsur itu ada Harap kesana ke atas Itu masuk wilayah agama Kalau sudah masuk wilayah agama Maka kemudian kita bertanya Ada nggak dalilnya Kalau tidak ada berarti Agama yang batil Faham ya? Jelas ya, ini prinsip loh ya Itu agama Setelah itu kemudian Kita Mengatakan bu. Ya, setelah itu kemudian kita mengatakan Berprinsip Surat Ali Imran ayat 19 Surat Ali Imran ayat 19 <tuh> Innatina indallohil Islam Ya, sudah makalahnya ditinggal dulu aja karena itu terlalu luas. Kita akan ini aja karena ini baru pertemuan yang kedua ya. Saya kasih pondasi-pondasi dulu bu. Ya, saya agak kesulitan. Kalau pondasi ini saya tulis apa adanya ringan, ya, sederhana. Tapi ini harus saya ucapkan, harus saya terangkan maksud saya, harus saya jelaskan. Ya. Jadi Ahli Imran ayat berapa tadi? 19 Innatina Islam, Agama yang diterima oleh Allah Itu hanyalah Islam Jadi ibu-ibu Banyak orang yang kaget nah, Nanti di akhirat Itu yang masuk surga itu hanya orang Islam Hanya orang Islam Sekarang ini ya umatnya Umatnya Nabi Muhammad itu yang masuk surganya Masa? Orang yang taat beragama Kristen Yang sering ke gereja Yang aman itu masuk neraka Masa begitulah Kadang-kadang begitu kan Banyak Bahkan orang salat lima waktu Puasa Sudah haji sekalipun Masa ustaz Mereka-mereka yang aktif ke gereja itu Akan masuk neraka oh, Masa begitulah namanya. Masa kita yang menguasai Mereka enggak lah? Banyak orang yang seperti itu Innatina intallahil Islam, ibu, ya. Jadi inilah satu anugerah yang sangat luar biasa. Allah swt berikan kepada ini yang perlu kita fahami. Jadi setiap umat itu ada seorang rasul. Rasul yang pertama diutus oleh Allah itu adalah Nabi Nuh. Rasul itu. Kalau nabi Adam, ya nabi Adam. Nah apa perbedaan antara nabi dengan rasul? Bidangnya apa antara nabi dengan rasul? Bu sudah jawab ngarang juga apa pahala? Ya mau nggak ditulis ini. bedanya apa antara nabi dengan rasul? Kalau nabi tidak mendapatkan wahyu, rasul dapat wahyu. Nah, apalagi kalau nabi Ada yang mengatakan nabi adalah diutus oleh Allah yang tidak berkewajiban untuk menyampaikan. Tapi kalau Rasul wajib, kita aja nggak nabi wajib kok. Apalagi nabi. Nah, ini pendangkalan kan ada yang mengatakan begitu kan? Kalau Rasul itu mendapat wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau nabi tidak wajib. Kita aja yang nggak nabi wajib menyampaikan kok kepada anak kepada saudara. Menyembunyikan ilmu itu enggak boleh Jadi yang paling mudah Dan ini jelas Membedakan antara Nabi dengan Rasul Kalau Rasul Itu Nabi dulu, Nabi itu tidak mendapatkan Risalah baru Kecuali beliau itu Melanjutkan risalah Nabi sebelumnya Jadi Nabi Adalah diutus oleh Allah SWT Untuk menyampaikan Risalah Nabi yang hidup sebelumnya. Nabi adalah utusan Allah untuk menyampaikan risalah yang telah dibawa oleh nabi sebelumnya itu nabi atau rasul sebelumnya. Sedangkan rasul adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah yang baru. Untuk membawa risalah yang baru. Itu rasul. Nabi Nuh, ya bu ya, itu membawa risalah, suhuf, lembaran risalah tertentu, ya. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, ya Nabi Hud, Nabi Hud ini tidak menyampaikan risalah yang baru. Kecuali yang disampaikan oleh Hud ini adalah Risalahnya Nabi Noh Terus berikutnya Juga tidak membawa risalah baru Kecuali risalah yang dibawa sebelumnya Terus kemudian datang Ibrahim Ini berarti bukan Nabi saja Tetapi Rasul Beliau Membawa risalah tersendiri Yang bukan risalahnya Nabi Noh Dibawa Ibrahim Ismail Ismail tidak mendapatkan risalah yang baru Kecuali yang disampaikan itu adalah risalah bapaknya Yaitu Nabi Ibrahim Ishak anaknya juga Karena dia Nabi bukan Rasul Dia tidak menyampaikan risalah yang baru Kecuali yang disampaikan itu adalah Risalah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim Terus datang berikutnya Nabi Musa Nabi Musa Tidak menyampaikan risalah yang Kecuali kesamaan ada Kesamaan ada, Tauhid ya Tapi Nabi Musa itu mendapatkan kitab tersendiri Namanya Taurat Tidak sama Dengan risalah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim Setelah Nabi Musa Dulkifel Yasa Ini menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa Ya, mereka nabi yang hidup setelahnya ini tidak membawa risalah yang baru, kecuali menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasul. Ya, jelas ya. ya. Kemudian Nabi Isa turun. Kitabnya apa namanya? Injil. Nabi Isa tidak menyampaikan risalahnya Nabi Musa, karena sudah ada zaman Fatroh nih. Pemisah Setelah Nabi Isa kemudian Nabi Muhammad Nabi Isa rasul atau tidak Bu? Nabi Isa kan rasul kan? Nah. Sehingga kalau Ibu ditanya perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya apa? Di antaranya kalau Nabi Muhammad dengan risalah sebelumnya itu tidak ada jeda Tidak ada pemisah, Tidak ada nabi yang diutus antara dua rosul, Isa dan Muhammad. Sedangkan antara rasul Satu dengan yang lain sebelumnya dipisah oleh nabi. Jadi nabi Muhammad itu, Itu diantara tanda, Untuk menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Jadi nabi Muhammad, Itu membawa, Risalah yang baru, Tidak, yang dibawa oleh rasul sebelumnya yaitu nabi Isa alaihissalatu Nah, Ibu, setiap satu kitab yang dibawa oleh nabi Ibrahim menyempurnakan Nuh. Isa Musa menyempurnakan Ibrahim, menyempurnakan. Nuh. Jadi yang terakhir itu adalah Al-Qur'an menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Jadi setiap rasul itu diutus untuk umatnya tersendiri. Nah, sehingga Kalau ada umat Nabi Muhammad Kok kemudian Mengamalkan Risalah yang dibawa oleh Nabi Musa atau Nabi Isa Menjadi Yahudi atau Nasrani Salah ya? Umatnya Nabi Musa Masuk surga Masuk surga Mereka yang dulu taat Beragama kan Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 60 60-an 60 ya Jadi banyak orang Kristen yang menggunakan ayat ini. hatu man Orang-orang Yahudi, Nasrani yang setia kembali kepada kitab mereka, kelak itu nanti akan masuk surga dan mereka akan mendapatkan pahala di sisi Ada ayat. Jadi semua sama termasuk ayat Jil ini. Ayat zil orang Yahudi Nasroni yang komitmen terhadap ajaran agamanya kelak itu nanti akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang bawa Al-Qur'an dibuka, Bu. Ya, karena ini Rizkan ya, ayat Rizkan ini. 62, Al-Baqarah 62 Surat Al-Baqarah ayat 62 Ia, yeah. ok Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 62 <coughs> Dibaca bu, silahkan Ayo terjemahannya aja tidak apa-apa Silahkan Oh ya Hai terjemahannya sessungguhnya sessungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabin Siapa, Siapa saja, saja diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebacikan mereka mendapat pahala dari Tuhannya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya. Ini ayat yang digunakan oleh kelompok-kelompok Jil, jaringan Islam liberal itu kan ya. Silahkan, mereka dengan Kristennya, mereka dengan Yahudinya, mereka dengan Sabiinya, yang penting mereka itu komitmen terhadap ajaran mereka, masing-masing akan masuk surga. Sepertinya kan begitu, Bu. Ya kan? <tuh> Nah, inna ini saya ini prinsip sistematika din-din, makna din agama ini yang harus kita yakini benar. Jadi, amanu orang-orang yang beriman, hadu, orang Yahudi, wan man amanabilah. Mereka yang beriman kepada Allah, apakah Yahudi, Nasrani, mereka itu kelak akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Seolahlah kan mereka yang dengan Nasroninya, Injilnya, gerejanya dengan Uh, kelentengnya dengan segala macam pokoknya rukun bersama-sama nanti akan kembali jadi bayangannya ini surganya orang Islam ditaruh di sini terus supaya nggak anu sih ya nggak berantem ini surganya orang Kristen ini surganya orang Yahudi ini surganya orang anu olah seperti itu yang dipakai padahal kalau orang belajar bahasa Arab tidak mengatakan begitu bu kalimatnya ya Allah tidak mengatakan Coba ayat arap dilihat Allah tidak mengatakan innal la amanu wal-yahudu Tidak begitu Tapi Allah mengatakan innal la amanu Wal-la-zina hadu itu bentuknya adalah pasten Madhi Jadi kalau kalimat itu sudah dimadhikan Pasten kan Berikutnya pasten semua Itu maknanya ayat itu Al-Quran itu tidak pernah salah Allah itu tidak pernah menggunakan kalimat, pilihan kalimat yang keliru, nggak pernah. Maksudnya, innaladina amanu. Sampai sekarang iman. Dan orang-orang yang dulu setia terhadap Nabi Musa, yaitu orang Yahudi. Dulu. Wannasara, orang yang setia terhadap Nabi Isa, Nasroni. Karena digunakan dengan bentuk pasten itu. Man amanabilah. Orang-orang yang betul-betul mengikuti jalur iman kepada Allah. Maka mereka itu nanti akan mendapatkan haknya di sisi Allah. Bukan Yahudi sekarang. Sekarang buka surat Al Bayyinah, surat Al Bayyinah. Apal kan? Lam yaku min kitab. Jadi saya ingin mengunci bu ya supaya panjang dengan punya. Karena saya kan kadang, -kadang keheran-heranan sudah haji sudah, pak ustadz orang Nasrani tetangga saya yang rajin itu masuk neraka masa, masa masuk neraka. Naik Nah surah kita hanya kita yang menguasai kaget. Nah, ini prinsip. Ya, Ibu, surat Al-Bayanah, surat yang ke berapa? Al-Bayanah surat yang ke berapa? Hmm. Lam yakunil ladzina kafaru kitab <tuh> wal musrikin munafiqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke, diterjemahkan, Bu. Ayo. LAM YAKUNILLAZI NAKAFARU Ayo, diterjemahkan, silakan Ayo, silakan LAM YAKUNILLAZI NAKAFARU MIN AHLIL KITAB ORANG-ORANG KAFIR Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka Bukti yang nyata yaitu Buktinya. seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al Qur'an di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus benar dan tidak jadi begini ceritanya Lam yakunil ladina kafaru tolong dimatine supaya enggak ya jadi orang-orang kafir dari nasrani maupun yahudi ya Itu ada berita yang sampai kepada mereka. Baik di dalam Injil, di dalam Taurat, di dalam Zabur. Itu ada berita, Bu. Yang memberitakan kelak nanti ada seorang Nabi yang terakhir. Lam yakunil ladhi kafaru Orang-orang kafir itu tidak akan berhenti-henti. Pokoknya tidak mau beriman. Saya tidak mau mengamalkan. Kecuali apa yang akan dibawa oleh Nabi terakhir Bayina. Rasulumin Allah yatlu suhufamutoharo, seorang Nabi, Rasul dari Allah yang membacakan keterangan-keterangan yang benar, yang ada tanda-tandanya yang benar. Jadi di dalam Injil itu terdapat berita nanti akan ada seorang Nabi yang menyempurnakan risalah kamu ini, tanda-tandanya ini ini diyakini semua dengan berita yang disampaikan oleh Injil itu kemudian mereka karena nafsu ya nggak mau mengamalkan Injil, ndak Saya enggak. Saya akan beriman terhadap apa yang akan dibawa oleh nabi yang dijanjikan di dalam Taurat maupun Injil. Nanti nanti nanti nanti. Saya sedang menunggu datangnya seorang nabi yang tanda-tandanya jelas. Dia namanya Muhammad, di punggungnya ada kata rasul. Kemudian tanda-tandanya dia adalah yatim. Itu sudah disebutkan. Ya. Sehingga mereka enggan melaksanakan perintah tapi menunggu Eh, Răsulum, mi Yatlu suhufam i Fiha kutubun i yang keempat, i yang keempat i-am luat, i-am luat, i-am luat, orang orang luat, i-am setelah i-am luat, i Setelah luat, i-am luat, i-am Wama tafarroqalladina utul kitab Setelah Nabi itu datang Yang ditunggu-tunggu ya Katanya mereka akan tunduk Dan loyal kepadanya Setelah Nabi Muhammad itu datang Dengan membawa risalah Membawa Al-Quran Membawa bukti-bukti kebenaran Bukti kebenaran Al-Quran itu bu, Memberitakan tentang sesuatu yang goib Memberitakan tentang peristiwa-peristiwa lama Dan semua cocok Dulu ada nabi kemudian didustakan Dulu ada umat kemudian dihancurkan Kaum ad, kaum samud Nabi Yang ditunggu-tunggu oleh mereka Dan betul nabi itu datang Dengan membawa petun, petun Tetapi justru setelah datang Mereka itu satu dengan yang lain Saling berantem Karena apa? Mengedepankan hawa nafsu Oh itu? Bukan, bukan itu Saya mengamalkan yang ini aja Yang cocok-cocok Jadi, setelah datang, Yang ditunggu-tunggu, Bukan berarti beriman, Tetapi dijadikan bahan pertikaian, Di antara mereka, Tidak, sebaiknya kita kembali ke, Yang dulu aja Oh tidak, malah justru seperti itu, Terus, padahal apa bu, Isi daripada yang dibawa oleh umat, Wama Umiru. Ayo, Mbak silahkan, Berikutnya, Mereka hanya disuruh Untuk menyembah Allah Dengan mengikulaskan Agama kepadanya Secara lurus Dan agar mereka Mendirikan sholat Dan menunaikan syakat Dan itulah agama yang lurus ya, Oke okay. Matikan Mbak bentar, bentar. Tinggal satu ayat lagi Nanti kita akan ketemu nah, Sebelum hadir Ya, sebelum datang ditunggu-tunggu. Begitu datang, mereka tidak mau percaya. Malah justru seenake dewek gitu loh. Apikan sing biyen lah kayak ini. Kita akan kembali ke ini ajalah, lah Begituan ya. Padahal isi dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah wa ma umiru illa liya'budullaha Tidak ada berita yang aneh kecuali isi yang dibawa oleh nabi yang ditunggu oleh mereka itu sendiri. Adalah agar mereka itu hanya beribadah kepada Allah Lurus Hanif mendirikan sholat, mengeluarkan zakat Dan itu adalah agama yang lurus Nah terus ini bu Nah ini ini kalimat yang paling terakhir, yang ke -enam ya Yang ke-6 Mari al bayyinah yang ke-6 bagaimana Innal ladhina kafaru min ahlil kitab Wal musrikin Fina rijahannama Orang kafir Terdiri dari dua unsur Orang kafir itu ada dua Satu ahlul kitab Yahudi dan Nasroni Yang kedua adalah orang yang menyekutukan Allah Orang Yahudi dan Nasroni Yang masih berpegang Kepada kitabnya Maupun orang-orang musrik Kedua kelompok itu nanti Akan masuk ke dalam Siksa bin Raka Jahannam nafi, itu dalil itu baru ayat yang sifatnya umum <coughs> belum nanti hadis jelas Ibu ya, ya jadi jangan meyakini bahwa kayaknya ya kita sama-sama surga lah, bu punya adik Ya udahlah kamu dengan keyakinanmu saya dengan keyakinan saya mudah-mudahan nanti ketemu di surga surga imba ya bu? ya nggak ada innatina inallahil Islam Orang menjadi umatnya Nabi Isa Itu rujuk kepada Kitab Injil Tapi nggak mau mengamalkan nggak, nggak, nggak, nggak. Nanti Berdasarkan Injil Memberitahukan Nanti akan ada seorang Nabi Ciri-cirinya seperti ini Begitu datang Dia tidak mau percaya Ya, Makanya Orang kafir Terdiri dari dua unsur Ahlul kitab Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani Dan orang-orang mus Fina Rijahannam Jadi oke okay mas, oke okay mbak, Yahudi yang dulu setia kepada Nabi Musa sudah lewat. Ini agama panjeningan dulu Nasrani yang setia dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa dulu sudah lewat. Sekarang yang benar itu adalah agamanya Nabi Muhammad. Karena itu Rasulullah mengatakan, ya bu ya, Rasulullah mengatakan, waladhi Muhammad biyadi. Demi zat, demi Allah. Demi Allah, kata Rasulullah, La yu'minu bi-ahadun, Seseorang ketika tidak mau beriman kepadaku, Tidak mau mengamalkan apa yang aku bawa, Walam yu'min billadhi ursiltu, Tidak mau membawa ajaranku, Tidak mau mengikuti ajaranku, Malah mengikuti Nabi yang lain, Illa ashaban narkat, dia itu nanti akan menjadi penghuni siksa api neraka. Jadi ibu harus yakin, bahwa inna dina in islam Ali Imran 95. Wa al dinan wa huwa fil min al Siapa yang memeluk agama selain Islam maka nanti di akhirat akan menjadi merugi. Paham ya Bu ya? Jelas ya? Jadi oke, okay, Yahudi yang masuk surga itu dulu di bawah komando Nabi Musa. Nasrani masuk surga dulu di bawah komando Nabi sekarang ini risalahnya Nabi Muhammad dan eh, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu merangkum kitab-kitab terdahulu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu karena itu Allah tidak menjamin keaslian daripada kitab-kitab terdahulu nge? kitab Injil coba Ibu cari saya kepengin asli bahasa Injil itu bahasa apa dulunya panjenengan ke Inggris, Injilnya bahasa Inggris Ke Mana Jepang, atau kemana Arab, Injilnya bahasa Arab Beda dengan Al-Quran Al-Quran itu Alif Mim Dalikal kitabulah Rebafi Panjirinan ke Inggris, ke Jepang Kemana saja, Al-Quran tetap Alif Mim karena Allah Menjaga, itu yang Disempurnakan, menyempurnakan Kitab-kitab terdahulu Oleh karena itu Haram hukumnya Seandainya panjenengan itu bikin terjemah Alquran, nih Alquran bu tidak ada alif lamim dari al kitab. Tahu-tahunya alif ini adalah kitab yang tidak ada keraguan. Sampai pulang untuk berbincang terjemahannya tidak boleh. Kalau kita menerjemahkan Alquran, mesti di sampingnya itu harus ada Arabnya, Arabnya. Karena apa? Karena apa? Alquran itu tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa apapun. Saya ulang. Al-Qur'an tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa apapun. Sekali lagi, Al-Qur'an tidak bisa diwakili oleh bahasa apapun. Coba sekarang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan apa? Islam, damai, Islam menyerah. Islam itu ketenangan. Kalimat Islam tidak bisa diterjemahkan. Islam itu maknanya luas Jadi tidak bisa Satu kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Itu arti Wakil dari Alhamdulillah Dan segala puji bagi Allah, semesta Allah. Oh enggak Artinya lebih daripada itu Karena itu orang yang menulis Al-Quran Sampingnya itu harus asli huruf Al-Quran itu di Itu keistimewaan Al-Quran Allah menjaga Keaslian daripada Al-Quran -Qur, Al Al-Quran Ya ada bu orang Cirebon itu dulu sama sama Saif itu saya ke Cirebon ada lamaran di sana ada orang yang cerita tetangganya katanya jadi orang itu memberi nama itu pakai pakai istighoroh memberi nama itu kan ya <tuh> memberi nama itu pakai uh, jadi saya mau memberi nama anak saya dengan cara membuka Alquran jadi pokoknya memberi nama anak saya buka Alquran terus fokus mata ke mana begitu kan ya itu ada orang-orang kuno jadi misalnya saya bingung nih mau uh, memberi nama anak saya lah Alquran Bismillahirrahmanirrahim misal nah, langsung kan ya Arroetum wah fokus Arroetum jadi anaknya namanya siapa Bu Arroetum Arroetum ini gitu kan ya nah satu saat <tuh> ada seseorang yang seperti itu Di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr Itu ada Kalimat begini ibu muzina Yaw Zina Yawmuz Zina Yawmuz muzina itu artinya hari kiamat Kiamat itu mempunyai beberapa nama Di antaranya adalah Yawmuz Zina Perhiasan Dimana Al-Quran menerangkan Hari kiamat itu diantaranya Allah menghiasi surga Dihiasi Yaumuz zina Itu nama salah satu diantara nama hari kiamat Dia kepengen ngasih nama anaknya Buka Al-Quran Ada kalimat Yaumuz Tapi ternyata Al-Quran itu sudah lama Cetakan Bandung atau Semarang dulu kan ya Tuhan Putra yang tebel itu Dimakan Dimakan binatang yang ada di dalamnya sehingga titik ini tidak ada. Akhirnya dibaca apa? Yawmurnina. Rina, menghitung ya. Terus selamatan mengundang teman-teman. Akekahan, namanya siapa? Anaknya Yawmurnina. Ya ada ustadz, Rina sih. Rona berdering. Hari di mana berdering? Tidak ada kalau melakukan itu Yawmurnina. Saya ngambil dari Quran ustadz. Coba lihat Qurannya. Nyom Rina. Aduh. Ini bukan Rina ini ada Z ada titiknya ini dimakan rayap ini. Hilang titiknya itu. Subhanallah itu satu cara ya Allah mengingatkan untuk menjaga Al-Qur'an sampai Al-Qur'an yang mushafnya sudah tidak layak dibaca. Nih menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini sudah tidak layak dibaca Bakara saja karena titiknya banyak yang dimakan rayap. Nanti bisa hilang semua. Diingatkan. Subhanallah. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu. Saya ingin katakan Ibu-ibu, innad din indallahi islam Agama yang paling sempurna ya, itu adalah agama Islam. Tidak boleh. Pokoknya Ibu harus yakin. Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus yakin dulu ya. Siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak diterima. Terus pengertian daripada agama itu tadi apa? Prinsip, keyakinan, amalan. Yang di dalamnya mengandung unsur rasa cinta Berharap dan rasa ta takut Oke okay. Kemudian Ibu-ibu <coughs> Muatan agama <coughs> Muatan agama Agama kita Islam Muatannya Yang pertama adalah akidah Yang kedua ibadah Yang ketiga adalah akhlak. Ada yang membagi lain juga sama pengertiannya. Ya, ada yang mengatakan akidah dan syariah. Ada yang membagi Islam itu terbagi menjadi dua. Satu akidah, yang kedua adalah syari. syariah itu berarti di dalamnya ada ibadah, muamalat, munakahat, pernikahan gitu kan ya. Eh Nah, macam-macam. Na akidah, Ibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Gampang hafaranya 22 2 22, 222. Jadi, Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa lamanya berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, 22 hari sama dengan 23 kurang diambil dari 13 tahun khusus membahas tentang aqidah ya yang 13 tahun itu membahas masalah aqidah sisa dari 13 kurang 10 tahun itu membahas masalah ibadah akhlak ibadah itu ya salat puasa zakat haji kalau akhlak itu ya sewa menyewa, jual beli, transaksi, kan itu hak tetangga, saudara, pernikahan, kewajiban istri, kewajiban suami, pendidikan anak itu kaitannya dengan akhlak. Ya. Dari akidah. jadi akidah itu sangat sangatlah penting. Nah, apa saja yang terdapat di dalam akidah itu adalah keyakinan-keyakinan Ibu-ibu. Ya, berupa keyakinan-keyakinan Aqidah Dan itu Mempunyai tingkatan yang lebih tinggi Dibandingkan dengan yang lain Aqidah itu Aqidah itu prinsip ya Prinsip aqidah itu Makanya Makanya ya aqidah itu ya Makanya uh, Ada hadis yang mengatakan Ada hadis yang mengatakan begini Ala innafil jasadi mudroh Ketahui Sesungguhnya di dalam jasad manusia ini Ada gumpalan Darah Ya Jika gumpalan darah itu bagus Maka Baguslah seluruh tubuhnya Jika gumpalan darah itu Tidak baik maka Amal-amal yang lain dianggap tidak Baik begitu kan Pernah dengarkan ya hadis itu kan ya Apa itu gumpalan Hati dari mana kita bisa mengetahui hati itu baik dan buruk, Bu? Coba dibuka, dilebelah gitu. Oh, bagus hatinya itu. Sudah tutup lagi. Ya. Kadang-kadang bagus menurut dokter, belum tentu bagus menurut kita. Dalam artian akhlak gitu kan ya. Nah, hati yang disebut dengan jantung. al di sini bukan hati yang coklat itu, jantung lebih lebih tepat. Baik dan buruknya itu adalah tergantung pada sifat Yang melekat pada hati itu sendiri Jadi hati itu fisikal Hati Tetapi Sifat yang melekat di dalam Hati Atau atau perhiasan yang menghiasi hati Itu namanya nafsu Nafes Jiwa Jiwa itu adalah sifat Yang menghiasi hati Itu ada tiga bu Jiwa manusia itu ada tiga kan Mutmainnah Lawamah ammaroh, yeah. tribaică și dan tidaknya hati Itu sifat Berupa sifat Yang menghiasi Daripada hati itu sendiri Namanya naf Nafsu Nafsu itu Ada istilah hati itu Ada yang hidup ya, Namanya este un itu adalah hati yang puas Terhadap ketentuan Allah Puas terhadap ketentuan Allah Yang kedua Nafsu Yang berpenyakit Ada penyakitnya Namanya lawamah Lawamah Adalah jiwa yang tidak pernah puas Terhadap ketentuan Allah Jiwa yang tidak pernah puas terhadap ketentuan Allah Coba kalau seandainya saya kaya Saya pasti akan bagi-bagi uang sana kemari Coba kalau seandainya saya alim Saya akan membagi-bagi ilmu kepada siapa saja yang membutuhkan. Coba kalau seandainya saya sehat, oh saya akan sana kemari berdakwah. Nah, ini namanya jiwa yang tidak puas terhadap ketentuan Allah. Satu lagi amarah. Satu lagi adalah amma amarah. Jiwa yang mati. Nah, jiwa yang mati, amarah. Setiap bergerak selalu negatif. Jiwa yang setiap bergerak selalu negatif. Jiwa yang setiap bergerak selalu negatif. Innal in, in Jiwa yang mati itu. Nah, jiwa itulah yang disebut dengan akidah. Makanya akidah akidah itu ya diambil dari kenapa namanya akidah, Bu? Ya, mengapa akidah? Ya, mengapa disebut akidah Akidah itu Akidah Itu artinya adalah kalung Akidah itu kalung Uktun uh, Uktun itu artinya kalung Yang melingkar Yang diletakkan Pada leher seorang manusia Yang tepat itu akidah ya Dipakai oleh seorang ibu-ibu Makanya ada istilah akad Akad apa bu? Akad apa? Akad nikah Yang tadinya masing-masing Tidak ada hubungannya Tadinya ya masing-masing Laki-laki dan perempuan itu masing-masing nggak -masing, ada hubungannya uh, Dengan akad menjadi lingkaran nggak bisa dipisahkan Anda punya kewajiban, punya hak Eh kamu yang laki-laki Punya kewajiban, punya hak Jual beli Tidak ada kaitannya dengan apa-apa, tidak ada hubungannya. Fulan, fulan, begitu mengadakan akad, nah, di apa? Diikat dengan yang namanya akad jual beli, hak dan kewajiban itu ada. Nah kalung, mengapa akidah itu dikatakan kalung bu? Sesuatu yang melingkar, ya, sesuatu yang melingkar, yang ada di dalam jiwa seorang hamba melingkar, makanya ketahui. Bahwa di dalam jiwa manusia itu ada lingkaran Akad itu tadi, akidah Lingkaran, akidah Jika lingkaran itu baik Maka seluruh tubuhnya baik Yaitu lingkaran itu yang disebut dengan akidah itu lingkaran Jika akidahnya baik, orang itu baik Jika akidahnya jelek, orang itu dianggap jelek ya. Makanya akidah itu kemudian diterjemahkan bebas menjadi apa wawasan Akidah itu adalah wawasan seseorang atau pemikiran, pandangan hidup, persepsi seseorang itu akidah, Bu. Ya. Akidah sesuatu yang melingkar di dalam jiwa seseorang, ia adalah pandangan hidup, ia adalah wawasan, ia adalah persepsi. Ya, itu namanya akid, akidah. Makanya akidah ini harus lurus. Karena dijadikan sebagai pondasi. Pondasi ya seseorang itu kemudian mempunyai wawasan pandangan hidup dan lain sebagainya. Itu akidah, Bu. Kemudian ibadah, ya etika lah ibadah itu. Ibadah itu ya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ada salat, ada puasa, ada haji. Nah, akhlak ini justru yang paling penting, Bu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pemaaf Kalau salah kita itu kepada Allah Sesungguhnya Allah mempunyai sifat pengampun, pemaaf Tapi kalau salah kita itu kepada sama manusia Sementara manusia itu tidak mempunyai sifat seperti Allah Pemaaf Ya kalau memaafkan, kalau tidak Oleh karena itu ya Hal-hal yang terkait dengan Singgungan terhadap manusia itu jauh lebih kita perhatikan Dibandingkan dengan ketika singgungan kepada Allah ya, Orang yang sukses dalam ibadah sosial Itu berarti dia sukses dalam kehidupan ini Apalah artinya dia sukses berhubungan dengan Allah Tapi nggak sukses berhubungan dengan manusia Makanya ada ya satu kebiasaan Kalau ada orang yang meninggal dunia Itu biasanya Pak Kaim atau tokoh masyarakat itu memberikan isyat isyat itu persaksian monggo kita saksian para pentakziah zia jenazah gimana bu saya saya saya saya saya belum pernah selama hidup saya ini usia 46 ya menjumpai seseorang saya nopo saya terus ada orang yang pak nyun sportif jujur mawon janjiani buat terus terang mawon lah nggak ada yang begitu ya Saya nama saya walaupun diem. Saya. Saya saya. gitu kan? Kenapa begitu bu? Ya karena salah kaprah itu. Sebenarnya ada hadis, ada hadis yang mengatakan barangsiapa yang meninggal dunia kemudian disaksikan oleh tetangga, teparuhnya, kiri kanannya, seratus orang, seratus orang kanan dan kiri sebelahnya terdekat menyaksikan bahwa mereka itu adalah memberi persaksian baik maka wajib masuk surganya asal dia itu beriman. Orang beriman 100 orang yang ada di sekitarnya memberikan persaksian baik maka surganya itu wajib surga Surganya itu wajib, tidak sunah lagi. Jadi ada orang yang meninggal dunia gitu ya, kemudian tetangga-tetangganya astagfirullahalazim, innalillahi Allah. Orang baik seperti itu kok malah dipundut lebih dulu ya. Astagfirullah. Terus nyong nang di mana nggih ya, Dia itu orangnya, masya Allah, begitu datang saja kelihatan wajah kita itu pucet gitu. Ada apa? Ada apa? Barangkali saya bisa membantu. Ada apa? Belum ngucap sudah diomongkan dulu kan ya. Mau pinjam uang apa? Ya, gitulah kira-kira bu. Ya ngomong aja gak apa-apa. Ya Allah, udah begitu kadang-kadang bu maaf. Maaf ada apa? Masalah kemarin. Nah, nggak usah dipikir gampang nanti aja. Dan baru satu orang di RT sini nggak ada yang lain gitu ya. Ya Allah, orang itu merasa ditolong mendapatkan kebaikannya sehingga ketika dia meninggal dunia, astagfirullah. Orang yang seperti itu kok malah buk preman-preman di tengah jalan disapu dulu. Yang seperti ini dibiarkan dulu lah kan gitu ya. Jadi seratus orang bu, seratus orang yang ada di sekitarnya itu memberikan persaksian baik dia itu wajib surganya, tidak sunnah lagi Wajabat laul jannah ini hablu minan, minandas, penting, tapi sebaliknya ada orang yang meninggal dunia ibadahnya mantep, tahajudnya wah, puasa senin kemisnya luar biasa, begitu dia meninggal dunia, orang-orang yang ke pasar itu saling mengucapkan selamat bahkan ada yang tos, tos, tos, tos. kenapa? benalunya sudah lengkap, enggak ada kapan? semalam alhamdulillah, na'udzubillah mau oh, meninggal dunia kok batiri pada podo senangan gitu kan ya ustah penyakit islangkake serano penyakit maning naudzubillah walaupun dia sukses di hadapan Allah di hadapan Allah bagus tapi ternyata gagal dia di dalam menata ibadah sosial gagal Bu maka Allah katakan ana inda dzanni abdibi saya Allah akan mengikuti apa yang menjadi persangkaan hamba hamba itu mengatakan bahwa si fulan baik baiklah karena memang pada prinsipnya baik dan buruknya itu saya turunkan ke masyarakat. ke masyarakat jika sukses, sukses kalau ndak ndak. Nih, ya. Muatan dalam Islam, akidah, ibadah, kemudian akhlak. Tetapi sebaliknya, ibadah maupun akhlak ini kalau tidak didasari dengan akidah yang benar, maka juga tidak beres, Makanya syarat diterima suatu amal ada tiga Jadi syarat diterima suatu amal Ada tiga Yang pertama adalah ikhlas Ikhlas itu ya akidah itu bu, Murni karena Allah Jangan menyekutukan Allah Ikhlas itu maknanya ya Yang pertama adalah ikhlas Yang kedua mutaba'ah Mutaba'ah itu mengikuti Petunjuk yang ada Mengikuti petunjuk yang ada pertama ikhlas, yang kedua mengikuti petunjuk yang ada Mutaba'ah mengikuti petunjuk yang ada. Jadi ibu salat tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ibu salat harus mengikuti petunjuk. Ya perlu difahami bu, perlu difahami ya ibadah itu dikandung maksud diantaranya adalah ujian. Ya ibadah itu dikandung maksud diantara fungsi ibadah itu adalah untuk menguji, kenapa duhur, sing panas-panas, sumuk malah patang rokaat subuh seger, bergas waras, nge, hanya dua rokaat Muk dipindah, dijolilah aku saiki subuhane lima, tapi aku anggur duhur, dua sajalah nanti kalau malaikat nanya tolong diberitahu ada di subuhan itu lima, limatnya gak bisa, nggak sah Ya, jadi dulu ibu-ibu ketika umat Islam itu awal melaksanakan sholat keblatnya itu bukan ke Ka'bah, tetapi ke Beitul Maktis Palestina selama 16 bulan lama itu. Sholatnya menghadap ke Beitul Maktis. Terus turun ayat Alquran. Fawal Fawalli jaka satrol masjidil Haram. Ya hadapkan pandanganmu ke masjidil Haram. Pada saat itu banyak orang yang mundur teratur. Apa kata mereka? Kayaknya Allah sedang mencari bentuk nih Kayaknya Allah sedang mencari format Hari ini disuruh pindah ke Ka'bah Sebentar lagi pindah kemana lagi Wah nggak akurat ini beritanya Banyak yang mundur teratur ah, Apa ini Sudah genah-genah menghadap ke Betul Maktis Palestina tidak dipindah. Nanti pindah lagi ke Perwakerto Pindah lagi kemana kan gitu ya Borobudur ke atau kemana Wah Ayaniaba Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat Al-Qur'an. Wa ma ja al kunta alaya, illa lina rasul yang ala Aku pindahkan, palingkan dari Betul Maqdis menuju ke Ka'bah kecuali tujuannya itu satu, untuk membedakan siapa yang samina dan siapa yang samina wa pikir-pikir Siapa yang menawar Di antara mereka, sehingga syarat diterima satu amal itu mengikuti petunjuk yang ada, sholat rukuknya seperti itu, sujudnya seperti itu. Nah, standar baik dan sempurna, ibu, itu yang dikerjakan oleh Nabi. Ya, sekali lagi, standar baik, bu, dan baik dan benar itu apa yang dicontohkan oleh Nabi? Apa yang dicontohkan oleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi rukuknya seperti ini itu yang benar. Sujudnya itu yang benar. Contoh misalnya nggih, kalau selesai salat berjamaah itu ada yang asalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi Ini baik NU NO maupun Muhammadiyah sama lo ya. Tidak berarti ini NU, NO. pokoknya yang benar kita ikuti, yang salah kita usahakan untuk ditinggalkan. Selesai salat jamaah itu kan bagus. Kelipatannya 27 kali kelipatan Salat berjamaah itu Kalau sendirian atuk Wirit juga begitu Angger bareng-bareng kan pahalanya bareng-bareng jamaah Sehingga begitu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah Terus Bareng-bareng kan bukan Rame kan Kompak nih kan? Gitu kan ya alfatrang seng seng seng seng seng seng seng seng seng seng bareng-bareng kan lebih asyik kan Bu? Eh ternyata Rasulullah dalam salat berjamaah itu tidak pernah wirid bersama. Masing-masing kalau ini paket salat. Oh, berarti yang paling tepat, paling sempurna itu yang contohkan oleh Nabi. Ini namanya mengikuti petunjuk yang ada. Yang berjamaah yang kita lakukan berjamaah, yang sendirian kita lakukan sendirian. Ini sekali lagi namanya apa? Namanya apa? namanya mutabah mengikuti petunjuk yang ada terus yang ketiga syaratnya dikerjakan oleh seorang muslim nah kalau orang kafir beramal itu tidak ada artinya bu orang kafir beramal itu tidak ada artinya nah itulah dinul Islam ya muatannya aqidah ibadah akhlak dan nanti ada materi terus karakteristik ya dari materi ini dijabarkan menjadi karakteristik Ciri-ciri dominan ajaran Islam itu apa? Di antaranya mudah, ya bersifat robaniah. Robania itu berketuhanan, bu. Hanya ada Islam yang bersifat robaniah ketuhanan itu. Yang lain undang-undang di dunia ini tidak robaniah. Maknanya robaniah itu apa? Robania itu Allahlah yang menurunkan, yang bikin undang-undang dan Allah yang merawat sekaligus yang memberikan riwet dan penghargaan, hukuman terhadap pelaku atau pelanggar beda dengan contoh misalnya pancasila dirumuskan oleh dpr kalau di purwokerto ini ada orang yang pancasilais wah mengamalkan orang dpr di jakarta tahu nggak nggak tahu bahkan orang diberi penghargaan sementara dia tidak pancasilais yang pancasilais benar-benar nggak diberi penghargaan itu kalau undang-undang selain undang-undang allah tapi kalau undang-undang allah bu alquran Panjenengan itu sendirian, hujan lebat, listrik mati, suami sedang bekerja, anak-anak sekolah, ibu sendirian, pembantu pulang, di dalam kamar sendirian, lebat hujan, ibu baca Alquran, Bismillahirrahmanirrahim. Yang bikin undang-undang tahu nggak? Tahu nggak? Memberi pahala nggak? Memberi pahala. Itu namanya robaniah. kadang-kadang kita ngikuti undang-undang yang tidak ya Undang-undang rohbanya kita abekan Terus tawazun Keseimbangan itu dijaga Antara dunia dan akhirat Antara materi dengan rohani Keseimbangan itu dijaga oleh Islam Tidak ada seorang pun Yang kemudian bisa mengatakan begini Bu, Saya itu sebenarnya cocok sama Islam Tapi saya tidak bisa Hidup bersama Islam Tidak ada orang yang bisa mengatakan begitu Siapapun orangnya itu bisa masuk dalam is Islam. Nah orang itu sakit perut nggak bisa puasa, ada porsinya nggak usah puasa. Setiap harinya bayar fit, fit ya, kalau mampu. Kalau nggak mampu ya ndak usah. Kan begitu kan? salat berdiri tapi saya kaki ini ya, waduh rematik nggak bisa berdiri lama saya. Ya duduk. Saya duduk juga pegel kok. Ya tiduran, solat. Kalau saya tiduran juga pegel ya disolati, ya kan bu? Coba di mana letak Islam yang ternyata tidak bisa kita amalkan? Coba di mana? Sodakah zakat, infak bagi mereka yang mampu, tidak mampu tidak diwajibkan. Islam itu Masya Allah luar biasa dan proporsional, profesional juga, nggak ada dosa tebusan apa. Yang baik baik, yang jelek semua diperhitungkan oleh. Rasulullah memberi safaat wajar karena dia adalah teladan siapa yang taat kepadanya akan diberi safa safaat itulah Islam luar biasa nah, itulah sistematika daripada dinul Islam jadi gambaran apa bu ya global Islam itu seperti itu gitu kan ya tentunya akan dijabarkan lagi dengan materi-materi yang berikutnya ada pertanyaan ibu di luar Hah? luar apa bu luar ruangan Ya di luar tema, silahkan. Tentang puasa gimana? Hmm. Ya, seorang wanita karena sakit maka tidak boleh bayar fit ya. Seorang wanita karena sakit yang sakit itu tidak berkepanjangan. Tidak bayar fit ya sakit karena masuk angin sakit karena tipes sehingga lima hari meninggalkan diganti pada saat ketika nanti sehat itu kalau sakit kalau hamil atau melahirkan jadi itu ketentuannya beda-beda bu ya karena sakit wa alal apa wa inkuntumardo aw alasafarin faiddatumin ayyamin ukhor karena bepergian karena sakit maka bilangan puasa itu pada hari yang lain. Ane, îi toți nu pot fi erfecti. Nei, o persoană care este boleh nu nah, poate pada hari yang lain de kalau karena melahirkan itu namanya nifas, juga pada hari yang lain menyusui sekarang karena menyusui atau hamil gitu kan ya menyusui atau hamil intinya begini itu banyak pendapat memang menyusui atau hamil Ibu kalau sedang menyusui puasa Asta ya? Puasa apa enggak, terus seharusnya bagaimana Ibu menyusui atau hamil Datang ke dokter, dok Kalau seandainya saya ini Bertahan puasa bagaimana Dicek oleh dokter Oh jangan bu, ada dua kemungkinan Pengaruhnya kepada ibu atau kepada anak Kalau pengaruhnya kepada ibu cukup bayar Fitnya atau kondok salah satu Kalau pengaruhnya kepada ibu Karena apa, puasa diwajibkan kepada ibu Sedangkan internal ibu itu Mempunyai alasan Sikap pengaruh dari puasa, itu nanti kembali kepada anak, kalau puasa ya, anak, anak itu kan orang lain yang diwajibkan puasa ibu, yang sakit anak, berarti manusia lain. Maka di samping kodok juga membayar fitia, itu pendapat yang kuat bu. Walaupun ada yang mengatakan kalau sudah bayar fitia, bagi orang yang menyusui atau hamil, khusus dua orang ini bu, Ya, atau orang yang tidak ada kemampuan puasa lantaran lanjut usi, usia Itu bayar fedya atau kodok salah satu Tapi lebih tepat menurut datang ke dokter pengaruhnya kepada ibu atau kepada anak Kalau kepada ibu lebih murah Karena yang diwajibkan itu ibu Sementara internal ibu itu ada alasan karena sakit Kalau pengaruhnya kepada anak ibu diwajibkan Sementara yang menjadikan pengaruh itu anak makhluk lain toh, itu maka bayar fitiah dan Allah tapi kalau ibu misalnya dah bayar fityah insyaallah ada pendapat yang mengatakan seperti itu tapi jangan sakit fityah kalau seandainya misalnya ya ada seseorang seseorang bulan puasa kemarin itu dia sakit tiga hari sakit tiga hari atau pepergian kemana tiga hari nggak puasa terus sawal dulqadah meninggal dunia apa yang harus dilakukan oleh yang yang yang masih hidup apa bu bayar fit ya tiga orang bepergian atau tiga orang sakit tiga orang tiga hari tiga orang bepergian atau tiga hari sakit belum sempat ngelutang meninggal dunia apa yang harus dilakukan oleh keluarga ya meninggalkan puasa yang gantinya itu koldok harus koldok Yang gantinya itu fitiah ya fityah Tidak boleh Orang itu bulan puasa pergi Tiga hari Sawal meninggal dunia Terus dibayar fityah Nggak. Yang dibayar kotok ya kotok Makanya Rasulullah mengatakan Mamata wa alaih saum Sama'an huwa liyuhu Siapa yang meninggal dunia Sedangkan dia punya tanggungan puasa Yang harus dikotok Maka mengganti kotok kerabat keluarganya Tapi kalau meninggalkan puasa itu boleh di fidyah ya, baru bayar fidyah karena dia menyusui, karena dia hamil dibayar fidyah. Tapi kalau qadha ya harus qadha, nggak bisa. Qadha itu kemudian diganti dengan fidyah. Paham, Bu? Ya, jelas ya. Ya udah, ya sekarang di qodho, nanti kalau gitu lagi nanya lagi lah ke SI apa ke KKR lagi yang itu supaya nggak putus. Silakan, Bu ya. Apa? pertanyaan gimana gimana juga apa-apa kan ini kini kini kini maksudnya ya uh, uh, suami istri hidup dalam sebuah rumah rumah itu atas nama suami suami itu kemudian meninggal ternyata pihak uh, listrik tidak merubah namanya gitu ya masih nama suami pembayaran namanya kenapa harus diubah kan harus diubah namanya Ya soal rubah nama kan nggak begitu persoalan. Yang penting kan hak pemilik itu milik siapa kan gitu intinya. Ya. Iya. Jadi gini bu, kalau itu kalau itu jawabannya luas. Ibu harus menjelaskan semuanya. Anaknya berapa? Punya adik atau kakak atau tidak kan gitu. Jadi yang namanya istri itu dapat seberapa? Dapat seperempat jika tidak ada anak. Dapat seberlapan kalau anak ada anak. Kan gitu kan? Hai tapi nggak utang sama istri enggak utang lah soal nama sih nggak masalah Bu yang penting tanggungan utang piutang itu di misalnya ya seorang suami yang meninggal dunia itu hanya mempunyai rumah itu tok sementara dia meninggalkan utang 200.000 ribu, 500.000 ribu. kalau di jumlah semua sampai 5 juta misalnya Ya rumah itu harus dijual Sebelum diwaris Kemudian dibuat untuk menutup Tapi kalau rumah itu Dibayar listriknya setiap bulan Hanya namanya Sumardi Gitu kan ya eh, Padahal ini kan milik istrinya Ya enggak masalah cuma nama administrasi dunia kok Tidak ada kewajiban harus mengganti Enggak eh, Nanti terus dihadapan malaikat Sumardi Tapi kok yang menikmati Uh, Sri Luwariati atau Sri Lestari tidak masalah. Jadi soal nama itu nggak masalah bu. Nama sertifikat tanah ini milik Pak uh, Ahmad Rodi misalnya gituannya. Berarti sekarang yang menikmati uh, poniman misalnya begitu kan nggak masalah. Ah, uh, yang penting kan gitu kan itu hak waris itu ke, jatuh kepada siapa lah itu yang paling pokok bu, yang paling penting. jadi jangan bayangkan bu, kok yang bayarkan kok Pak Sumardi melulu kan gitu padahal udah mati kan gitu kan ya oh enggak begitu <gak> ya enggak enggak bu enggak, enggak masalah, tapi kalau waris itu hak milik harus ya. jadi kalau kasus seperti itu ya kasus seperti itu istri dapat seperempat dari harta yang dimiliki suami, ya istri sendiri itu mendapatkan miliknya bukan berarti seluruh harta yang dibagi Jadi kalau meninggal suami itu Hartanya suami berapa Hartanya istri berapa Yang dibagi itu hartanya suami Bukan seluruh harta Itu banyak yang salah paham dalam masalah ini Ya demikian mudah-mudahan ada manfaat Yang bisa kita petik dari pertemuan kita Kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya Bilahi taufiq walidayah Subhanakallahumabiham Tika asyatu Allah ilaha ila atas Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Sahabat Ma'fazat telah kita simak Rekaman kajian Almarhum Ustad Muhi bin Bakrun LC Dengan pembahasan mengenai Adinul Ad Islam Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Dan juga mudah-mudahan Bisa Dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita Dari kami yang bertugas Kurang lebihnya mohon maaf dan insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam program bahtera ilmu selanjutnya dan mari kita tutup tiada hari yang tersisa hanya untuk meningkatkan kualitas diri subhanakallahumma ilahi la wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta ashtagiru kawatubu atuubu ilai wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah 89.6 bafasi fm duo penyuluhan bud Tlahkita kita ikuti kajian Mbah Tra ilmu persembahan dari 89.6 Malaza FM